Jadi, ya, ya. tapi uh, kalau kita sering dengar ya, ya ada satu uh, peristiwa atau kisah ya saya tidak dinikahi hmm. tiga bulan lahir batin gitu terus suami saya pun juga uh, sepertinya juga sudah tidak pulang-pulang gitu. Nah, apakah itu salah satu syarat menuju uh, cerah atau talak itu? Iya, so? kan dulu waktu kita nikah, masih masing kan setelah menikah. Kalau saya, insyaallah. Setiap ada jamaah kita yang nikah, hmm. dari iring dari ijab sampai walimah Jadi saya dengarin, nasi saat buku nikah ibadat itu oh. oleh pak naib kita itu. Hmm. Kalau suami terkurut-kurut bersekian bulan hmm. meninggalkan, ya. ya, ya. ya. tidak ngasih nafkah, tidak hmm. hmm. ini sudah termasuk jatuh. Ini kan ah. bukan? Iya hmm. jatuh salah. Intinya apa? Ini sudah mesti harus diperbaiki nih, gitu kan? Hmm. Jadi melanggar kewajiban ya? sehingga hmm istri berhak untuk mengajukan gugat cerai. Mm -hmm. Tapi kita harus ingat Anissa ayat 34. Mm -hmm. Kalau ada apa-apa, sebaiknya jangan langsung menempuh perceraian. Yeah, betul. Tapi yang pertama, tolong saling ingat-ingatkan dulu. Mm -hmm. Kemudian yang kedua, kalau masih belum selesai, pisah ranjang. Mm -hmm. Jangan pisah rumah, tapi pisah ranjang. Mm -hmm. Yang sekarang terjadi banyak pisah rumah kenapa? Mm -hmm. Ketanya banyak muncul. Iya yeah, betul. Itu yang kedua. Mm -hmm. Yang ketiga, boleh dipukul. Ini tu tamu untuk suami boleh mukul istri, tapi mm -hmm. dalam sejarah ternyata nabi enggak pernah sekalipun mukul istri, mm -hmm, mm -hmm. pernah hampir mukul pembantu itu pun dengan kayu siwak, jadi mm -hmm. itu enggak, enggak jadi dipukulkan, mm -hmm, mm -hmm. jadi intinya enggak mudah untuk mengukur. Mm -hmm. Kemudian kalau tetap deadlock, enggak bisa nyambung. Panggil orang ketiga hmm. untuk mendamaikan. Kalau nggak bisa, baru cerai. Hmm, jadi mesti ada syarat-syarat yang nggak dilakukan berantong-berantong, talak gitu, talak cerai gitu. Ayo. Nah, ada juga mungkin uh, ada yang dia sudah menjatuhkan talak, hmm. sudah mau cerai sampai hmm. buat ke pengadilan misalnya itu saja. Tapi dia balik lagi, uh, misalnya balik lagi aku lagi, gitu rujuk. Melahkan harmonis ada juga yang begitu Ustaz ya? Uh, Jadi semacam kayak pembelajaran gitu. Pembelajaran gitu. Hmm. Jadi kita ini kadang uh, untuk meyakini pasangan kita itu hmm. baik apa enggak, setia apa enggak. Hmm. Sebetulnya dia itu bagaimana hmm. itu setelah dijauhkan sementara. Yeah. Kali-kali kita ini kalau dekat itu kelihatannya jelek, terus negatif, terus nyebelin, begitu dipisah sementara, iya, iya. gitu kan, pisah sebulan, dua bulan, tiga bulan, kok ini baik juga ya, ada istri masuk angin terus, gitu, iya. nah ini nih penting untuk belajar gitu, iya, baik, nah kalau misalnya, ee, uh... Dari kita bicara mengenai talak talak itu dalam tiga tahun juga disebutkan ya. tadi bahwa tidak menafkahi lahir batin. Kalau seandainya ada memang istri itu memang menang baik dan soleha gitu memang ya udah ikhlas saya mencari nafkah, ya. uh, saya juga ya, istilahnya memang ada. memang ada yang suami tidak bisa mencari uh, nafkah gitu, istrinya rela uh, rido dan ikhlas tidak jatuh talak ya? Iya, jadi sebetulnya jatuhnya talak itu kan ketika. Uh, betul-betul masing-masing itu tidak bertanggung jawab. Mm -hmm. Tapi ketika sebetulnya pengen bertanggung jawab mm -hmm. tapi tidak mampu. Yeah. Jadi nafsu besar tenaga kurang. <laughs> Pengennya bekerja yeah. tapi ternyata misalnya serang fisik yeah. sakit dan mm -hmm. segala macam. Artinya mm -hmm. istri perperan mm -hmm. gitu kan. Mm -hmm. Jadi sebetulnya ini bagian dari cinta yang luar biasa. Banyak mm -hmm. sekali ibu-ibu ya, yang yeah. Bismillah kemudian mm -hmm. menjadi tulang punggung karena suaminya sudah nggak bisa bekerja yeah. lagi misalnya yeah. Itu yeah. luar biasa. Jadi tidak asal tukar tambah ibu. Tanya kemudian saya datang saya Ustaz, bisa enggak tukar tambah suami? <laughs> Kenapa? Bu, udah enggak menghasilkan. Gitu kan? Nah ini, ini perlu kemudian dipertimbangkan kembali. Asal saling mereduhkan kami, ikhlas kan? Ya. Tidak apa-apa ya Ustaz ya? Iya, Pak Nanti kita akan nyatakan. Dan ibu, ibu juga ada yang mau bertanya. Ditahan dulu pertanyaannya ya. Karena kita akan beri. Sebelum so, itu jangka kemana-mana. Setiang kau buatkan kembali. Selain satu ini tetap bersama kami. InsyaAllah. Insya